Laul mulku wallahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Asyhadu an la ilaha anna Muhammadan abduhu wa Alhamdulillah puji syukur milik Allah. Semoga pertemuan kita pada siang ini diridhoi oleh Allah dan menjadi amal saleh untuk kita semua. Ibu bapak yang Allah muliakan, kalau perhitungan hisab itu tidak berubah ya. Insya Allah kita akan melaksanakan Kamis depan itu sudah tanggal 1 Ramadan Berarti 6 hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh keberkahan Saya ingin mengikuti tradisi Rasul Jadi Rasulullah itu Kalau sudah dekat ke bulan Ramadan Tema yang dibahasnya selalu berbicara tentang persiapan ruhiah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang persiapan ruhiyah menghadapi Ramadan. Jadi ada persiapan ruhiyah yang harus kita ciptakan. Ada pengkondisian. Pertama, Ramadan itu harus dirindukan. Harus sesuatu yang dirindukan. gitu. Sebab sesuatu yang dirindukan itu biasanya ada gerget. Di dalamnya ada antusiasme. Kalau kita merindukan. Mungkin kalau kita bicara rindu, contoh yang paling gampang dicerna dan dirasakan, kita perlu nostalgia sedikit mungkin ibu bapa yang sudah menikah, masih ingat dulu ketika sedang ibu masih pacaran, ibu sedang dengan bapak masih pacaran, itu kan kalau merindukan eh, kekasih itu kan ada greget gitu ya. Ibu-ibu suka bilang gini, ngomong ke orang tuanya, mama, ah mau datang. Jadi ada bahasanya itu, gitu gerget begitu dengar suaranya motornya datang pre pet kan dulu motor vespa pre ada datang jadi wah gitu kan nah gitu itu namanya karena kerinduan beda sekarang kan kalau sekarang kan sudah menikah ya jadi enggak segerget dulu segerget dulu kalau sekarang malah kedengaran dulu dulu kan masih motor sekarang udah mobil tidit Istrinya ngomong ngomongnya jam lima udah balik lagi. <SILENCIO> Apa tidak? Bukan sesuatu yang oh gitu kan? Gak ada kergetnya gitu loh. Jadi yang pertama, Ramadan itu harus dirindukan itu yang pertama. Yang kedua, fahami kemuliaannya. Ini persiapan Ruhiah yang kedua. Fahami kemuliaannya, keagungannya, nilainya. Memang kalau kita lihat, ini contoh saja. Saya pernah menyaksikan sebuah transaksi yang kalau menurut saya, ngapain ya, mau-maunya beli yang kayak begitu. Ada sebuah lukisan, harganya nyampe 400 juta. Lukisannya ukurannya sebesar ini. Ada orang yang beli lukisan itu seharga 400 juta. Saya mikir, andai kan saya punya duit, daripada beli yang gitu, mendingan beli elep. Bikin proyek eh, apa Bandung Ciamis. Lumayan kan 400 juta, tiga elep lah bisa gitu. Ini beli lukisan gitu. Kenapa orang itu beli lukisan seharga 400 juta dia mau? Karena dia bisa menikmati kualitas lukisan, bisa faham historinya, bisa faham nilainya, dan dia faham itu aset. Kalau saya karena gak faham, apa beli 400 juta? Jadi saudara-saudaraku sekalian, makin faham, Hakikat sesuatu kita makin ingin membayar mahal. Karena sudah paham. Kalau tidak paham sih. ya. Nah ibu bapak yang Allah mulai Supaya kita bisa menyiapkan ruhiyah Ramadan. Fahami kemuliaannya. Nabi menyebut sejumlah kemuliaan Ramadan. Pertama kata Nabi Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Ini sengaja saya sebut yang pertama. Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Ini penting bagi para pendosa. Penting kan? Ini penting sekali bagi para pendosa. Ramadhan itu bulan pengampunan dosa. Ini kabar gembira bagi para pendosa. Saya perlu menyebutkan lima tipe pendosa. Silakan renungkan termasuk yang mana. Ada lima tipe. Pertama, ada orang yang suka meremehkan dosa. Itu ada kan? Orang-orang yang meremehkan dosa. Dikasih tahu dosa lo ngomongin orang, ah, kirakan dia ngomong kok? Jadi kan dia meremehkan dosa kan? dosahlah kamu berbohong. Ah, Cuma berbohong. Ada seorang istri ngebohongin suaminya. Hah? Karena dia itu ngeceng tas. Harganya 1 juta setengah di BSN. Uangnya kurang. Akhirnya dia bilang gini. Apa? Si AA itu les. Biayanya 1 juta setengah. padahal itu sebenarnya 1 juta. 1 juta setengah. Terus si Adi. Les juga. Kumon. 700 ribu. Padahalnya kan 200 ribu. Kata teman-teman dosa lo ngebohong ke suami. Apa katanya? Eh, biarin ke suami. Kalau ke orang lain tak baru jangan ngebohong. Kalau ke suami mah wajar, Ade." Nah, dia hitung-hitung gaji atuh, ya. Pembantu saja digaji masa orang nganter sekolahan itu. Gitu. Pak, Bu, ada orang yang meremehkan dosa. Itu ada loh, Pak Bu. Tipe-tipe memang bapak Yuma aneh lada, bukan orang yang tipe meremehkan dosa, tapi ada. Ada. Yang kedua, ada orang yang Terus berbuat dosa karena menangguhkan tobat. Jadi mau tobat tapi nanti dulu deh, pak tobat, dong, pak. Ini belum pensiun, nanti kalau udah pensiun, belum pensiun mau godaan nanti banyak, nanti lah tobatnya setelah pensiun. Jadi orang terus berbuat dosa karena menangguhkan tobat. Terus berbuat dosa karena dia menangguhkan tobat. Jadi hatinya tuh ada keinginan tobat tapi nanti dulu deh, kang tobat kang. Kw hmm, kalau pulang haji sekarang kan memang belum haji nih kan gitu baru manasik baru manasik belum haji jadi taubat itu kalau sudah haji itu ada orang yang terus berbuat dosa dan dia menangguhkan taubat jadi dia sudah niat tapi cuma di cuma niat taubat gitu loh dosa terus jalan nanti ditangguhkan ditangguhkan ya alhamdulillah kalau umurnya nyampe kalau enggak yang ketiga ada orang yang mau bertobat Kalau sudah kena musibah Itu ada Jadi dia baru tobat kalau kena musibah oh, Ya Allah Karirku rusak begini Mungkin karena dosa dan maksiat saya kepada istri dan anak Saya suka bilang meeting Meeting ke istri itu padahal Meeting ya Allah Jadi kan Dia pulang ke jam 9 jam 10 Jam 10 lembur lembur lembur lembur Padahal sebenarnya bukan lembur, istri itu percaya, ya, mm, ku mamah didoain, semoga papa sehat. Padahal si papa nanti kerukamanan. Eh ternyata sakit tu si suaminya teh, sebut saja kena stroke gitu ya sakit. Oh ya Allah mungkin saya sakit meningkat karena dosa-dosa saya. Ampuni ya Allah. Jadi dia baru tobat kalau sudah kena musibah. Itu aja orang yang bertobat kalau kena musibah. Jadi ada yang E, meremehkan dosa, ada yang terus berbuat dosa dan menangguhkan tobat, ada yang bertobat kalau dia itu sudah kena musibah yang keempat, nah ini yang parah ada yang merasa kepalang basah nah ini. kepalang basah itu yang bahaya misalnya saya selingkuh dengan bunga citral setari bukan kalau bikin contoh tuh yang menukik Sa saya selingkuh dengan Omas Rugi saya <SILENCIO> Kalau selingkuh itu dengan yang bagus ya Bunga Citra Lestari Luna Maya Dian Sastro Wardoyo gitu. Selingkuh Saya misalnya seru saja selingkuh dengan Bunga Citra Lestari Anda ngingetin saya? ah Kasian tuh anakmu Kasian tuh istrimu Sayang tuh karirmu Kamu tuh lagi bagus citranya sekarang Jaga tuh Saya bilang ah Kepalang basah Ancur-ancur lah Ah gitu. Ada gak orang yang gitu bu Wah kagok lah nah, gitu. Makanya kalau saya ada apa-apa Dengan bunga citra lestari Dengan luna maya tolong ingatin saya Jadi saya akan sangat bersyukur Pada ibu bapak sekalian ya. Tolong ingatkan saya Semoga saya tidak termasuk orang yang kepala basah gitu. Oke, itu yang keempat ya. Gitu. Nah, yang ideal itu yang kelima. Nah, kelihatannya Bapak Ibu tipe yang kelima ini yaitu orang yang ketika dia berbuat dosa, dia merasa berdosa, dia beristighfar, dia bertobat dan dia tidak mengulangi lagi. Dan ini yang ideal dan ini ciri orang takwa. Waladzina idza faalu fahsyaatan orang-orang yang kalau dia berbuat dosa, zakarullah dia ingat kepada Allah fastagfaru dzidunubihim mereka minta ampun atas dosa mereka walam yusirru ala ma dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosanya bu pak orang takwa itu bukan orang yang suci dari salah orang takwa juga tetap berbuat salah hanya begitu berbuat salah dia segera istighfar dia segera tobat dan tidak mengulangi awas bukan orang takwa itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa ya, orang takwa juga manusia dia tetap -tep ada saat-saat di mana kesaleh lidah, ada saat di mana kesaleo nafsu gitu. Ada. Nah, tapi orang takwa itu zakarullah, ingat sama Allah, fastagfaru mereka segera mohon ampun, walam yusirru ala ma dan mereka tidak melanjutkan lagi. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, jadi kemuliaan Ramadan yang pertama adalah bulan pengampunan. Silakan renungkan kita termasuk tipe pendosa yang mana? Apakah meremehkan dosa? Apakah yang suka terus berbuat dosa dan menangguhkan tobat? Apakah kita orang yang termasuk bertobat kalau kena musibah? Na'uzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang kepalang basah. Syukur-syukur kita termasuk kelompok yang kelima. Yang ingat, sadar akan kesalahan kita. Kita istighfar, tobat dan kita tidak mengulangi lagi. Itu keutamaan atau kemuliaan yang pertama bulan Ramadan. Bulan pengampunan. Yang kedua, Ramadan itu bulan pengabulan doa. Yustajah bufihid doa. Bulan dikabulkannya doa. Bu, Pak, saya tiap hari, mungkin teman-teman di sini juga, para pengurus, ini, uh, haji, tiap hari, hampir tiap hari, ada orang yang datang, ya, nah ini biar jadi bahan renungan. Tempat dan waktu yang terbaik untuk doa, hanya satu, tempat dan waktu. Wukuf di Arofah. Gak ada yang bisa digantikan oleh apapun. Khairu doain doa uyawmi aropah. Sebaik-baik doa ketika kamu berada wukuf di aropah. Tempat dan waktu. Bapak ibu yang sudah haji, Anda wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur kalau sudah haji. Jaga kemabruran karena Allah sudah memberikan karunia yang begitu besar. Banyak saudara-saudara kita yang entah ya berlinang air mata ketika diberitahu. Ibu kalau lihat kuotanya ibu bakal masuk ke tahun 2008 Bapak masuk ke tahun 2008 Itu langsung air matanya berlinan Jadi Pak Am gak bisa tahun ini Iya karena kan nomor kuotanya masuknya tuan dulu Katanya gini Saya mau tahun berapapun saya terima Memang rezekinya baru ada belakangan Tapi Pak Am saya ketakut, umur saya tuh gak nyampe Saya kemenirindu lihat orang buku di Arofah Nih saya ceritakan hal ini biar ini jadi pelajaran bagi anda yang sudah berhaji. Jaga kemabruran haji. Begitu anda tidak menjaga kemabruran haji. Anda sudah mengkufuri nikmat Allah yang begitu besar. Itu nikmat Allah bisa wukuf di Arafah. Karena kata Nabi sebaik-baik doa ketika kamu wukuf di Arafah. Nah. Ada lagi waktu yang sangat baik untuk berdoa. Yaitu ketika Ramadan. Ya, tapi tetap ukuf di Araba itu nomor satu nggak bisa dikalahkan oleh waktu apapun. Nah, bagi yang sudah hukum di Araba atau yang belum kita masih punya waktu yang terbaik untuk berdoa yaitu ketika berpuasa kata Nabi salah satu nafsurududang watuhum ada tiga kelompok manusia yang doanya pasti dikabulkan satu dakwatul walidain doa orang tua bapak ibu maaf saya tidak bermaksud menasehati kita sebagai orang tua, kalau punya anak, hati-hati dengan lisan kita. Karena ucapan kita itu doa untuk anak. Makanya kata Nabi, Allah tuh paling tidak suka kepada orang tua yang suka melaknat anaknya. Walaupun kita kesal kepada anak, jangan keluar kata-kata buruk. Bodoh kamu, nakal kamu, pembangkang kamu, penipu kamu. Walaupun kita marah ke anak. Nggak boleh, itu doa hati-hati. Doa itu. Jadi ibu kalau anak main game aja ya. Ibu kesel. Jangan. Kamu tuh main aja, main aja. Mau jadi tukang beca. Kenapa ibu harus mendoakan jadi tukang beca? Ibu, ibu coba ngomong gini. Sayang kamu dari tadi main lagi, main lagi, main game. Mau jadi presiden. Gitu ngomongnya. Jadi ibu mendoakannya jadi presiden. <Yeah> Ini kan. Kamu tuh mau jadi tukang becak, Mau jadi tukang beling. Main aja. Huh? Oh gitu. Jangan gitu dong. Keluarkan kata-kata yang penuh dengan doa. Bu, Pak. Siapa sih di antara kita yang punya anak. Dan tidak menginginkan mantu kita keren. Semuanya juga ingin punya mantu keren kan. Ya kan Bu, Pak. Misalnya anak ibu yang perempuan tuh. Mama, ini insya Allah calon uh, aku insyaallah dia itu orang waktu ditanya "De, uh, kuliahnya di mana?" Uh, alhamdulillah saya sekarang udah bekerja tapi ya masih praktik di puskesmas. "Oh, dokter, iya sekarang saya lagi ngambil spesialis spesialis penyakit dalam." Uh, itu calon mantu ibu gitu terus begitu datang waktu maghrib Bu maaf saya mau sholat maghrib dulu. Ayo diminum dulu. Ya terima kasih. Saya juga sekalian berbuka. Senang tuh kalau punya calon nantu kayak gitu gitu loh. Nggak jawab aja. Senang tuh. Seneng nggak tuh kan? Gitu. Ya, jaba budak nante rajin saum senin kamis. Jadi pendidikannya bagus, sopan, santun, kaset. Jaba pas ditiang-tiang mobil nante Mercedes New Class. Ya. Ugh uh, keren banget. Ya. Ibu, ingin gitu kan? Tapi boleh jadi cita-cita yang kita harapkan tu nggak seperti cita-cita dan kenyataan nggak seperti itu. Tiba-tiba anak kita ke, beng beng beng beng beng beng beng beng beng beng beng. suara apa? Si AA datang. Jadi si anak nanti mencalonkan, eh, men mengenalkan calonnya. Ternyata pas dia lihat, dek, motornya gede, jabrik, anting pakai jaket kulitmu bau ya Sepatu hak hak hak kan gitu. Assalamualaikum Oh gitu. Ya, ya. Pas, pas pas ditanya tuh, eh, uh, kuliah di mana?" Ya D3 tapi sudah 7 tahun belum selesai. Hari anak ibu, anak bapak anak bapak teh termasuk cantik kuliahnya di kedokteran sebentar lagi jadi dokter itu pun di samping kedokteran tuh gelarnya teh dua begitu lulus dokter teh dokter MKes kan sekarang tuh kalau sudah SKed Sajana kedokteran kan ketika ambil eh, apa sekolah profesi kan bisa juga masternya mataka anak-anak sekarang dokter-dokter sekarang tuh gelarnya banyak yang dua kalau anaknya pinter dokter MKes Anak bapak, dokter Mkes, arit calon suaminya, D 3 di unpadnya juga belum, tamat udah 7 tahun, hampir DO. Coba, ternyata anak itu sudah pacaran sejak dari SMA. Gimana tuh? Tidak seperti yang bapak harapkan. Ada orang yang akhirnya gini, neng dengar ya, kalau kamu tetap sama dia, tetap sama si aset Supriyatnya itu, namanya. Maaf-maaf yang namanya Asep Supriyatna. Ini mah contoh. contoh. Jadi ternyata pacarnya itu namanya Asep Supriyatna. Kalau kamu dengan tetap dengan si Asep Supriyatna itu. Dengar ya. Kalau kamu ngotot. Pokoknya mamah gak ridho. sama pernikahan kamu. Pokoknya pernikahan kamu tidak akan jadi kebaikan. Pokoknya bla bla bla sumpah serapah. Please jangan lakukan itu. Jangan. Boleh ibu memberikan masukan ya. Jujur saja apa yang saya ceritakan itu bukan fiktif Itu dialami oleh bibi saya Bibi saya itu anaknya cantik Kuliahnya di kedokteran unpad Gelarnya itu usia 26 tahun Dokter M.Kes Cantik anaknya Tapi ternyata dari SMA sudah pacaran Dengan orang yang saya tadi bilang itu Asep Supriyatna <laughs> Orang tasik si Asep Supriyatna <laughs> Ari kawenat yang memotoran atau pantesan D3 di Unpad itu lulus lulus. Kawenat yang memotoran gitu. Jangan rada hidung atau pak motor atau macam tu. Bibi saya tu, udah ngasih tahu, udah berikhtiar memisahkan lah gitu ya. Apa kata si nenek nanti memampukan masa kali aset tetap aset. Neng udah nggak bisa dipisahkan lagi. Bibi saya tu curhat ke saya, alhamdulillah, aku kumaha tu ya bibi tu. Saya bilang, Bi, toh, ay, doakan, da, Bibi, saya doakan, dan Bibi, dosa itu, te, kalau anak sudah dewasa, ditahan-tahan untuk nikah, berapa dosa yang sudah mereka lakukan, Bibi, saja pacaran tilu bulan, segitu parah, nah dulu, Bibi, <gifat gifat> pacaran <gifat gifat> tilu bulan, segitu parahnya, ini genep tahun, atau Pak, sok, bisa dibayangkan, saya bilang, Bibi, setelah nikahkan, sok, rezeki mah Allah, Maha Luas, ku Bibi, doakan, saya bilang, mungkin, Bibi saya teh masih denger gitu saran saya doakan. Tahu pak dari tiga mantunya sekarang ini ya, yang pendidikannya paling rendah memang si Asep Supriyatna ini. Tetapi dengar dulu. Emang D 3 negara ini eh, nama D O diunpadnya teh D O tidak bisa diselamatkan. Tapi dari tiga mantunya itu memang pendidikannya paling rendah. Tapi bisnisnya paling maju. Sekarang ini bisnisnya uh, jual beli yang mobil mewah itu bu yang pokoknya kalau anda yang biasa pakai mobil mah kenal lah sama dia kalau enggak sih memang enggak kenal sih jadi mana terus apa dia bilang ah benernya merenang karena kekuatan doa dari tiga mantunya dia sekarang yang paling soleh paling usahanya maju bahkan bayangkan saking baiknya nih anak nih si Asep ini saking baiknya apa pembantunya ini diberangkatkan haji tukang ngebersihin ini apa namanya tuh E, sa, apa e, Taman eh, punya rumah Diberangkatkan haji Dia bilang eh, Nggak nyangkanya. Ya saya bilang itulah manusia ku doakan Jadi pak ini mah Kalau satu saat kita diuji Dengan calon mantu yang tidak serak Jangan keluar sumpah serapah Justru doakan Kemuliaan kebaikan Boleh jadi Dia itu jadi mulia Jadi kena kekuatan doa kita Jangan malah keluar sumpah serapah Gitu Semoga pernikahannya hancur, anak-anaknya tidak soleh. Ya pokoknya mau aja, muga, suknaka, apa? Enggak bagus doang kayak yang begitu. Ya semoga diberi kesadaran, keinsapan, dibukakan hatinya, blablab, dengan yang baik-baik. Apa kata Nabi? Tiga kelompok manusia yang doanya dikabulkan. Pertama, dakwatul walidain, doa orang tua. Yang kedua, dakwatul maglum, doanya orang yang dizulimi. Jadi kalau kita lagi dizulimi, doakan yang baik. Misalnya Bapak itu sebenarnya karirnya teh harusnya jadi manajer. Nah, tiba-tiba digeser gitu. Dizolimilah gitu ya. Ya, doakan, ya Allah, semoga ini yang terbaik untukku. Ya, gitu. Ibu kalau ibu dizolimi oleh suami ya, gitu. Ibu doakan, ya Allah semoga suamiku dibukakan hatinya. Dikembalikan dia lagi ke rumah. Jangan, ya Allah semoga dia itu setruk, ya Allah setruk, ya Allah setruk. Biar dia insaf, ya Allah biar dia tahu sadar betul bahawa sebenarnya. Nah jangan bu, kalau ibu dizulimi doakan yang baik. Kalau kita dizulimi doakan yang itu yang disebut dakwatul madlum. Doanya orang yang dizulimi itu mustajab. Yang ketiga doa orang mustajab itu yaitu itu, itu. Dakwatul Sal ini hatta yutiro doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi orang yang sedang berpuasa itu doanya mustajad. Tapi sayang yang disosialisasikan itu bukan doa, tapi tidur. Ini ya, sering saya dengar ceramah, saudara-saudara di bulan Ramadan tidur pun ibadah. Eh. Pantesan, tinggolepakwe. Eh. Ah, Benar. Ini ini salah fatwa ni. Salah fatwa. Sebenarnya tidur mah enggak usah difatwakan, kan bobo. Makanya kalau di bulan Ramadan teh ya kan jam 11 sudah kudu salat, gue lepa. Si pimpinannya kan kesel sambil ini, "Bangun kamu ya, kerja tidur melulu." Bapak, tidur itu ibadah. Kalau di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya yang harus disosialisasikan bukan tidur, tetapi apa? Dakwatus shaim. Ketika berpuasa itu banyak berdoa. Ya, berdoa, karena puasa itu Ramadan itu bulan pengabulan doa. Mustajab bu doa, mustajab bu dikabulnya doa. Tapi ingat selain memperhatikan waktu, juga saya ingin mengingatkan bahawa dalam berdoa itu kudu yakin, Pak Guru. Ya? Selain waktu Ramadan itu kudu yakin. Jadi jangan sampai saya berdoa tapi saya sendiri nggak yakin. Saya berdoa, kata Bapaknya, am, sudah berdoanya, sudah dikabul nggak? tahu ya, kayaknya sih, enggak sih beda. Apalagi kalau orang senang, am dikabul itu. Ini ajigen sama moal, yang beda. Swear moal, beda. Oh, pakai swear lagi, apalagi pakai swear itu. Jadi kalau bertanggung itu kudu yakin. Timingnya betul, yakin, terus apa? Harus susun-susun, baik sangka. Jadi kalau belum dikabulkan itu, oh mungkin ini yang terbaik. Mungkin Allah akan memberi waktu yang terbaik. Terus doa itu kan harus rendah hati ya. Nggak boleh motot gitu, nggak boleh motot makanya tidak boleh berdoa menggunakan kalimat nggak mau tahu itu nggak boleh kata kalimat nggak mau tahu masuk dalam doa misalnya ya Allah ini teman saya jatuh cinta kepada Vera ya Allah jadikan Vera sebagai istriku pokoknya nggak mau tahu ya Allah sekali Vera tetap Vera ya Allah pokoknya Vera forever Vera forever Amin ya Robbal alamin pokoknya nggak mau tahu Vera itu kata-kata enggak mau tahu enggak boleh masuk ke dalam doa. Karena itu kata-kata yang ngotot. Anak ibu bilang, bapak bilang, papa, papa doain ya. Aku ingin, pokoknya aku ingin kuliah di ITB. Anak itu sungguh-sungguh belajarnya ya. Bapak doakan, ya Allah, sekiranya ITB itu baik untuk dunianya, untuk akhiratnya, terimalah dia di ITB, tapi sekiranya buruk untuk dunia dan akhiratnya, Allah, ya Allah, Engkau berkuasa mengganti yang lebih baik. Jangan. Ya Allah pokoknya gak mau tahu Terima jadi ITB Pokoknya ITB teknik elektro angkatan 2007 Ya Allah pokoknya gak mau tahu teknik elektro ITB Itu kata-kata gak mau tahu Itu gak boleh masuk dalam doa Karena itu wujud ketidakrendahan hati Saudara-saudaraku sekalian Jadi ke kemuliaan saum itu Saum adalah bulan uh, apa Pengampunan dosa Yang kedua bulan Kemudian yang ketiga Ramadan itu bulan pencerahan. Karena di bulan Ramadanlah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan al-ladhi unzilatih quran Al-Baqarah ayat 185. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti bulan pencerahan. Jadi idealnya Ramadan itu pikiran kita tuh lebih tercerahkan lagi. ya. Karena memang Quran itu turun di bulan Ramadan. Oleh sebab itu kan saya seringkali menegaskan bahwa Tolong di bulan Ramadan tuh Quran bukan sekedar dibaca teksnya saja. Tapi juga dipahami maknanya. Ya. Sebenarnya kan bacaan yang bagus itu sunnah. Tetapi memahami dan mengamalkannya itu wajib. Kita seringkali suka terjebak begitu. Udah bisa baca sudah sampai di situ. Belajar tahsin udah aja gitu. Ya. Padahal itu tuh sunnah. Yang wajibnya apa? Memahami dan mengamalkan. Hati-hati itu. Jadi kalau kita cuma sekedar pandai baca Ya itu bagus Tapi itu sunnah kan Yang wajibnya apa Quran itu kita suci pencerahan Bagaimana Quran bisa memberikan pencerahan Kalau kita tidak mau memahami Dan mengamalkan Jadi ketahui Membaca Quran dengan bagus itu sunnah Tapi memahami isi dan mengamalkannya itu wajib Itu yang tidak boleh lupa Ya, ya artinya apa pemahaman terhadap Quran itu sangat penting. Makanya Ramadan itu bulan suci pencerahan yang harus kita isi dengan pemahaman peningkatan pemahaman terhadap isi Al-Qur'an. Karena di bulan Ramadanlah Al-Qur'an itu diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadanlah Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi Quran itu eh Ramadan itu sebagai bulan suci pencerahan. Saya ingin sekali lagi mengutip Dulu saya pernah ceramah di sini mengutip pernyataan Snokogronya yang mengatakan Snokogronya pernah memberikan nasihat kepada pemerintah Belanda. Kata Snokogronya, jangan saudara-saudara larang umat Islam untuk baca Quran. Biarkan mereka suruh baca Quran. Tapi jangan sampai mereka faham isi Quran. Jadi Belanda itu gini, suruh-suruh umat Islam baca Quran. Tapi jangan sampai mereka faham isi Quran. Jangan mereka larang sholat. Karena kalau umat Islam dilarang, mereka akan berontak. Suruh mereka sholat. Tapi jangan sampai mereka paham apa isi sholat. Jangan saudara-saudara larang umat Islam untuk berhaji. Beri fasilitas haji. Dari zaman Belanda, haji diberi fasilitas. Tapi apa? Jangan sampai mereka paham kenapa mereka berhaji. Dan apa filosofi haji. Dan untuk apa berhaji. Biarin. Dan itu terasa sekarang. Banyak yang baca Quran tapi tidak paham Quran banyak yang rajin solat, tetapi ruh solatnya tidak ada. banyak yang berhaji, tapi kualitas bangsa ini sepertinya apa ya e, e, tingkat signifikansi ke arah lebih baik juga tidak tidak tak sesignifikan jumlah jemaah haji gitu. kan bu pak jemaah haji kita terbanyak se, jemaah haji terbanyak sedunia itu dari Indonesia 205 ribu. tahu kah mesti dilharom isinya 1 juta jadi kalau jemaah haji kumpul 3 juta setengah, Nah, Mestidil Harun itu bisa muat 1 juta. Nah, andaikan masuk orang Indonesia, Separatatnya 200, 200 ribu. Jemaah haji terbanyak di dunia kan dari Indonesia. gitu. Makanya Pak Menteri begitu pede, Walaupun misalnya uh, Garuda itu dilarang, oh, ya Kita tidak jadi berangkat. Tidak. Pasti bakal dikasih. 200 ribu kan? Paling banyak seluruh dunia. Orang Timur Tengah saja tidak segitu. Hanya memang orang Indonesia kalau di Masjidil Haram nggak begitu kelihatan itu persoalannya body kecil gitu aja sih. Jadi kelihatan itu kan kayak orang Afrika, orang Turki kan gitu. Padahal Turki kan cuma enam ribu, tapi Turki kayak banyak karena gede-gede. Indonesia kan kalau orang Turki udah nggak ada, orang Afrika udah nggak ada, baru kelihatan orang Indonesia kelitik kelitik kelitik kelitik kelitik. Jadi ke kelemahan kita bukan di jumlah, di body sebenarnya, gitu aja. Nah, Bapak ibu yang Allah muliakan. Jadi, ya, benar sampai sekarang dirasakan kata Senokogrenya, jangan larang kalian untuk umat Islam baca Quran, suruh mereka baca Quran. Tapi jangan sampai mereka faham isi Quran. Jangan saudara-saudara larang umat Islam untuk solat, tapi jangan sampai mereka faham solat. Jangan larang saudara-saudara untuk berhaji, tapi jangan sampai mereka ngerti apa itu kualiti, apa itu filosofi-filosofi haji yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu. Yakinilah Ramadan itu bulan pencerahan Dengan diturunkannya Al-Quran Nah jadi saudara-saudaraku sekalian Pertama rindukan Ramadan Yang kedua fahami kemuliaannya Ada tiga kemuliaan yang tadi saya sebut Dan yang ketiga Jadi yang pertama rindukan Yang kedua fahami kemuliaannya Dan yang ketiga Isilah Ramadan Seolah-olah itulah Ramadan Terakhir yang kita jalani Jadi nanti kalau Allah memberikan Umur sampai hari Kemis depan di bulan Ramadan Isi Ramadan itu dengan amalan-amalan soleh Seolah-olah itulah Ramadan terakhir yang kita lakukan Boleh jadi tahun kemarin Di antara bapak ibu yang hadir Ketika datang ke tarawehan itu ditemani anak Tapi ada yang anaknya sudah meninggal Tahun ini itu tidak ditemani anak Ada yang tahun kemarin datang ke tempat Solat Tarawih itu ditemani istri. Sekarang istrinya sudah meninggal. Udah istri baru sekarang. Dulu Ma Ani sekarang Wiwi. Itu. -wi. Dulu ma sama Ani, sekarang Ma Wiwi. -wi. Bisa jadi. Ya. Tahun kemarin datang ke tempat tarawih itu ditemani oleh suami Ibu. Sekarang suami Ibu udah dana ada. Itu semua bisa terjadi. Ya dan kita juga enggak yakin apa yakin gitu Bapak Ibu nyampe ke Kamis depan. Cuma wallahu aalam. Hanya ini mah kalau satu saat Allah menakdirkan kita nyampe di bulan Ramadan, isilah Ramadan tersebut dengan berbagai amal soleh. seolah-olah itulah saum terakhir yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa menjalani dan menikmatinya lagi gitu. Ibu Bapak yang Allah muliakan itu Persiapan rukyah yang tentu bisa kita siapkan menghadapi ibadah saum minggu depan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allahu ma ini bi an-naka antallahu. la ilaha illa antala hadusomadul ladhi lamyalidwalam yudahdwalam yakul lahukufunahat. Ya Rohman, ya Rohim, ya Robban ya, ya Allah, ampuni ya Rob segala kehilafan kami. Maafkan Ya Rabb segala kekeliruan kami Ya Rahman, Ya Rabbana, Ya Allah Ampuni segala kehilafan kedua orang tua kami Betapa banyak amal, perbuatan dan jasa-jasa kedua orang tua kami Yang tidak mungkin bisa kami balas Karenanya Ya Allah hanya dengan doa kami bisa membalasnya Berikan rahmat, berikan keberkahan, berikan magfirah Kepada kedua orang tua kami Ya Rabb Ya Rabbana Ya Allah Berikan kepada kami anak-anak yang solek Anak-anak yang sehat Anak-anak yang cerdas Anak-anak yang hatinya selalu terbuka dengan nasihat Ya Rahman Ya Rabbana Ya Allah Jadikan anak-anak kami Sebagai sumber keberkahan Untuk kehidupan kami Jadikan anak-anak kami Jadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana Ya Rahman Ya Allah Berikan kepada kami Kesehatan Kekuatan iman, kekuatan takwa Umur dan kesempatan Agar kami bisa mengisi Ramadan yang penuh kemuliaan Dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan Cinta dan ridomu Ya Allah jadikan Ramadan yang akan kami Masuki sebagai Ramadan terindah Dalam hidup kami Ya Rahman, Ya Allah Andaikan satu saat Roh dan jasad kami harus berpisah Panggilah kami dalam keadaan husnul khatimah Wafatkan kami dalam Keadaan husnul khatimah Wafatkan kami dalam keadaan kami. Sangat mencintaimu dan sangat dekat dengan-Nu. Rabbana latuzikulubana ba'da idhadaitana. Wahab lana miladun karahmatan innaka antal Wahhab Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Waqina azabannan. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Alamin Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.